السلام وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله عز وجل في كتابه على لسان نبينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق dan ummul hikmah nilai hadirin pada Ibu Catau Masjid al Huda yang semoga senantiasa kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala shalatnya kata 14 kita ucapkan pada kesempatan malam ini marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Yang mana Allah Subhanahu wa al taala senantiasa mengaruniakan nikmatnya kita semua di tengah-tengah kerjanya tu, kita lakukan. cara banyak masalah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah masalah. Semua ada masalah. Nah ya. Hari mam kenapa yang raih taala di dalam kitab nazilul ma'ana. Belajar memahami kepada kita. Kuama min ahad fi dunya illa wa lahu bala. Artinya, maka itu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali pasti diberikan bala. Diberikan ujian masalah wadah diri tak dari buah hanya saja bentuk masalahnya itu dan kadarnya itu berbeda beda artinya bahwa siapapun yang hidup di atas muka bumi ini memiliki yang namanya masalah tidak ada yang terbebas dari masalah Ya, maka jangan tertipu tuh Dengan Hal-hal hmm. yang ada di konten-konten Karena biasanya Ada konten itu ya Hanya menampakkan sesuatu yang dia ya, ya Yang dia sukai aja Terus Sejatinya mereka itu Menyimpan sebuah masalah Jadi semua itu punya apa? masalah Tidak ada diantara Tidak, Tidak punya masalah ya Nah Jemaah sekali lagi semangat atau sehat melata. Sehingga dengan masalah ini tidak sedikit diantara manusia itu yang stres, depresi, apa lagi berbagai macam bentuk mental illness. Ada yang namanya kerap bipolar, ya, karena tidak mampu hadapi yang namanya masalah. Lalu bagaimana agar masalah dalam kehidupan ini terlihat mudah Terlihat tidak sulit Karena kainannya begini La yukalifullahu nafsa illa wa sra' Tidaklah Allah SWT itu memberikan sebuah beban masalah Sesuai batas daripada kemampuan abangnya itu sendiri Jadi artinya bahwa masalah dalam kehidupan kita itu sebenarnya mudah Sendiri. Cuma tergantung Terkadang Perspektif kita Cara pandang kita dalam memandang Semua masalah ini Sehingga terlihat besar nah, dan Dari antara Agar masalah dalam kehidupan ini Terlihat mudah Itu yang pertama adalah Fahami Yang namanya Hakikat sebuah Masalah hari nah ini kita harus belajar dulu memahami hakikat sebuah masalah, hakikat sebuah ujian, hakikat sebuah musibah dalam kehidupan kita. Supaya masalah dalam kehidupan kita ini kita tidak lihat sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Bagaimana yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Memberikan sebuah masalah pada hambanya itu bukan untuk menghendaki hambanya, bukan untuk menyiksa hambanya, akan tetapi adalah untuk menunjukkan siapa yang baik amalnya dan juga iman imannya. Ini harus kita tahu. Nah, hal ini sebagaimana Allah Swt sebutkan di dalam Al Quran. Surat Al-Mulk, surat ke-67 al itulah. Al Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum aiyu hukmuk ashahu amara." Wa huwa al-'azizul ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan mati dan hidup. Adalah untuk menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya ya. Dan dia yang mahal perkasa Dan mahal pengangguna Jadi bahwasannya ujian-ujian dalam kehidupan kita itu adalah Untuk menguji bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu tahu itu lebih bertegas lagi tu. Jika kurang surat alang kabut kan? Surat alang kabut ayat 2 sampai dengan ayat 3 Allah Subhanahu Wataala berfirman: "Ahasiban nasu ayjon suraku ayat Kata Allah, apakah manusia mengira Bahwa bahwasanya dia akan dibiarkan berusaha juga mengatakan kamu beriman, tuh kamu tak diuji. Artinya bahawa setiap klaim yang kita ucapkan itu akan dimuli semoga Allah SWT. Aku ini sudah taubat, aku ini sudah hijrah aku ini bersyukur, aku ini sabar, dimuli semoga Allah SWT. Ya, untuk apa? Di jalan tu jaya melalui kami, walaupun fatahullahi namiqabilim, falaya alamul lahul ladhi nasodatu walya'na mukayyim dan sungguh so, Allah ya, Subhanahu Wa Taala telah orang-orang sebelum mereka. Dan dengan ujian kita akan kelihatan orang-orang yang jujur Dan orang-orang yang berdosa Keklihatan Mungkin dulu Sebelum hijrah gitu ya, Sebelum taubat Dari kehidupan lapau Raja hilang Setelah taubat Setelah mulai rajin ke masjid Menghilangkan ya, Sesuatu yang haram Albu di kuji Dikoyan ekonominya terasa nggak itu teriakan? Iya. Yeah. Belum lagi dapat bisikan-bisikan dari istri, ini, kan gitu. Yang yeah. khususnya mendikwa pilih, yeah. nengah kan, lancar cekik, malas aja kita diseret. Nah, itu kan menggoda keimanan kita. Ada saja bisa tergoda oleh Allah gitu. Nah ini adalah untuk mengunci. Kelaikan keimanan kita, bagaimana kualitas keimanan kita, jujur nggak bicara kita, jujur nggak tahu nggak kita. Itu akan terlihat ketika kita diuji Allah Subhanahu Watahu. Kemudian yang kedua, <tuh> ujian yang Allah berikan itu sejatinya merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu Watahu. Ya. Agar apa? Agar hambanya kembali kepada Allah Agar hambanya itu ingat kepada Allah Siapa sih? Agar kita tidak punya dosa Ada di sini yang merasa bersih hati Yang suci Saya rasa tidak ada Semua itu memiliki yang namanya dulu, dosa Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian Allah jauh ilikira Supaya kita kembali kepada Allah subhanahu Wa Taala, Supaya kita ingat kepada Allah subhanahu Wataala. Na nah itu dijelaskanlah di jelaskan, ya, dalam hadis Nabi SAW. Rasul hadis kedua ini dikemudi hadis ini berjaya khasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ila ahabbulku kau nabi tandaun apa kila? Allah Subhanahu Wataala itu mencintai kamu. Maka Allah Subhanahu Wataala akan berikan kepadanya ujian." Jadi jangan salah nih dalam uh, menilai tanda cinta Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat bahwasanya kalau Allah itu cinta, berarti jadi kita itu lancar, misalnya. Berarti segala yang kita inginkan itu dicapai. Itu tidak menjadi kambatlah ukur. Kalau seandainya rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu diukur dengan hati, maka tentunya tidak ada orang yang pantas cinta Allah. Kalau orang yang paling dicintai Allah, Aman orang yang paling dicintai Allah. Tapi tidak pada kenyataannya adalah orang orang yang dicintai Allah berakun syah yang selalu diuji dalam kehidupannya musibah sendiri datang dalam kehidupannya. Nah, makanya ujian itu Masalah itu sejatinya adalah love language bahasa cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala harus dipahami. Ya. Jadi kalau kita misalkan diuji oleh Allah Subhanahu Wataala dengan berbagai macam cobaan, ya kita sudah berusaha untuk istiqomah. Itu sejatinya adalah ya, tanda cinta Allah Subhanahu Wataala kepada kepada kita. Ini harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, ujian itu atau musibah itu datang karena diundang dia seperti apa. Musibah itu datang bukan diundang, tetapi datang itu karena diundang. Karena sesungguhnya dijelaskan dalam hadis qudsi hadis surat muslim. Allah Subhanahu wa taala firman ya ibadati, inni tu zulma 'ala nafsi, wa sesungguhnya aku itu. Mengharapkan sifat faktori terhadap diri Artinya bahwa Allah itu Tidak mungkin berbuat-buat kepada Abahnya Lalu kenapa kemudian datang musibah dalam kehidupan kita Musibah datang Karena diundang Siapa yang undang? Diri kita sendiri Dengan apa kita undang? Dengan dosa-dosa yang kita kerjakan Allah berfirman di dalam Quran Surah ayat 3 dulu Wa mahasualaikum Memusibatil, fakimah kesabab aidiqul. Tidaklah musibah itu datang adalah sukarkan karena perbuatan tanganmu sendiri kata Allah. Jadi bukan kata Allah itu tol. Allah memberikan musibah itu karena kamu undang dengan apa? Dengan dosa, dengan maksian yang kita lakukan. Agar tidak harus menyadari Akhirnya pada akhirnya nanti Ketika kita mendapatkan cobaan Ketika kita mendapatkan musibah Kita tidak kita orang lain, Kita tidak menyalahkan orang lain Ini kadang-kadang sifur namanya. Ini kadang-kadang istri sahaja Ini kadang-kadang kabup karena kadang -kadang anak-anak di mana Tetanggan di Saudara di Orang tuanya bisa lain ya. Semuanya bisa lain Padahal sejatinya musibah dalam kehidupan ini datang karena dosa yang dikerjakan di sendiri. Ya. Maka seharusnya apa yang dilakukan ketika seorang terkata musibah? Iya, bahasa introspeksi diri, iya banyak istighfar, bertobat kepada Allah, anak nakal musibah karena musibah istighfar kepada Allah. Jangan yang kan? diingat kenapa anak bisa nakal? kikak jangan-jangan. Ya karena Kenapa nakal Ya karena dosa saya Mungkin dosa kita yang masalah tahu, ya. Kita pernah menyakiti Orang tua kita Atau kita pernah melukai Orang lain Melukai saudara kita Sehingga saat ini kita tidak terlalu Anak kita Supaya kita iling Ingat sama Allah Terhadap dosa-dosa yang Pada kita Kerjakan istighfar, istighfar. <tuh> Atau pengusia yang kita mati? Nah Jangan harus kalian yang semoga dia melakukan kesalahan atau Nah kemudian yang keempat hakikat daripada ujian adalah merupakan sarana pengukur dosa. Karena tadi sudah kita akui bersama bahwa tidak ada satupun diantara kita yang bersih dari dosa, termasuk si momo. Akhirnya disumpah. Tiada diantara kita bersih dari dosa, makanya Allah Subhanahu Wata'ala berikan ujian ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa itu merupakan love language bahasa kita. Allah tentu cinta Allah Subhanahu Wata'ala kepada kita. Allah balas langsung di dunia supaya balasan itu tidak diundur nanti di kubur atau di akhirat kelak. Karena itu jauh lebih berat. Makanya Allah Subhanahu Wata'ala balas itu. Terima kasih supaya apa supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wataala makanya sejatinya bahwa ujian dalam kehidupan kita itu adalah untuk mengukurkan dosa-dosa kita. Nah itu dijelaskan dalam sebuah hadis oleh Terbi ya, di, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ia tidak ilmu minu alaqat ridhini. Seorang mukmin itu akan terus diuji sesuai kadar imannya. Wala yazarul bala ummi mukmin hatta yam syahil arjuwadi salihatiyah. Dan ujian akan terus menimpanya hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada dosa yang tersisa. Jadi ujian itu terus bagi orang mukmin itu dikasih tuh. Buat menyembuhkan borok-borok yang ada di dalam hatinya itu Sehingga ketika dia meninggal dunia nanti Harapannya dalam keadaan ber bersih Akhirnya kalau seorang yang beriman Itu betul-betul memahami Bagaimana wahai Allah sampaikan Terkait masalah ujian ini Justru ketika dia mendapatkan musibah Dia betul-betul bersyukur Nah, oh, ya orang beriman itu kan ketika mendapatkan ah, nikmat apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimush shalihat. Ya, kalau mendapatkan musibah apa? Alhamdulillah 'ala kulli hal. Sabar syukr. Ini kan Keiman yang tinggi. Bagaimana ketika kencang top misalkan? Atau lagi goreng ikan kecepungan Atau minyak panas Sama alhamdulillah Kenapa? Karena langsung yang timbul di pikiran itu Alhamdulillah dosa saya langsung diampuni Allah Alhamdulillah ternyata dosa saya kemarin Ini balasannya Alhamdulillah Supaya ingat Jadi gua mudah malah Mesok Sebarang halus tidak jelas Nah, Ini bukan karakter orang-orang yang Yang beriman Nah ini kita pahami hakikat daripada ujian, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala terikan. Dan ujian yang Allah berikan itu ada tiga kata-kata yang, yang pertama adalah ujian berupa perintah. Nah, ya. Jadi itu tataran kita setiap kita mendengar kata ujian dalam Al-Quran itu para ulama lintasin memahami bahwa yang dimaksud ujian pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Kerana tidak semua orang mampu menjalankan perintah Allah. Dan tidak semua orang mampu menjalankan, menjalankan darangan, darangan Allah SWT. Ta ya. Tapi yang sekarang itu mulai ada di warna. Mulai kotak hati. Kalau memang begitu haram. Kenapa Allah ciptakan? Ya sudah. Jawabannya sederhana. Tapi ciptakan untuk menguji kalian. Apakah kalian taat sama Allah atau tidak? Itu aja jawabannya nggak perlu kita mak riset dan reservoir ada cacing kita dan sebagainya nggak usah itu jangan Bahwa bagi sesuatu yang diharap diceritakan Allah untuk menguji kita apakah kita tunduk hati kepada Allah atau tidak ya pastinya bahwa sesuatu yang diharapkan Allah pasti menjadi masalah yang lebih besar daripada masalahnya itu yang kaya nggak seperti itu nah ini kemudian yang terjadi adalah ujian berupa musikal lima macam ujian itu kata Imam al tiga. yang pertama berupa perintah, yang kedua berupa larangan, dan yang ketiga adalah apa? berupa musibah. Musibah itu segala sesuatu yang kita tidak sukai. Apa misalkan sakit, ya enggak sih? Gatal parah. Musibah enggak? Kan? Oh, musibah. Insyaallah wis, maus wis nangem itu ternyata gagal pahala musibah. Kaitan nah, di sisi ekonomi dan lain-lain sesuatu yang kita tidak suka itu adalah musibah. Itu adalah merupakan terus nah, Ini yang harus kita pahami terkait tentang hakikat -hak daripada ujian supaya kita memandang ujian itu selalu positif. Itulah. Ya. Selalu positif dan itu yang akhirnya membuka hati kita. Kita tidak mudah depresi Kita tidak mudah stres Karena paham omnisian oh, ini karena terus saja saya kerjakan Alhamdulillah Allah balas Supaya Allah mengambil dosa Dosa-dosa kita Sebelum kita diwafatkan oleh Allah selalu, Sehingga ketika kita memandang itu Kecil Ya tidak berat Itu yang pertama ya Kemudian yang kedua Adalah pelajari ilmu agama. Pelajari setiap lebar-lebar Al-Qur'an dan as-sunnah, al hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali mengatakan di dalam kitab Jazdul Ma'ad ke jilid keempat di halaman 200 itu beliau mengatakan bahawa oh, ad-din kullu halun limasyaqil tas. Agama itu seluruhnya adalah solusi bagi masalah manusia. Agama itu seluruhnya adalah solusi bagi setiap permasalahan dalam manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat al rahim yaitu Mah penyayang, dan salah satu bentuk ke kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan Al-Quran dan Al-Sunnah al sebagai penguntur kehidupan manusia. Nakanya kan Allah ucapkan kan di dalam surah Tauhid itu ayat seratus dua puluh tiga Allah berfirman fa imayatriana kuminiyahuda fa marizabahuda ya fadhayilu walayshku ayat yang seperti itu kata wajib akan datang petunjukku kepada apa yang maksud petunjuk? Ya apa yang maksud petunjuk? Al Quran dan as sunnah. Karena siapa itu? Karena itu apa sallallahu taala belum memahami dengan petunjuk adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al Maka jaminannya apa? Ketika kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, mau belajar Al-Qur'an, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan serta diimplementasikan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, pokoknya dia akan tidak akan tersesat dan dia tidak akan tersesatkan. Apa yang maksud tersesat? Kata Al Ali bin ya. Abi Salah seorang oleh maritas sedingin apa raja adalah tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Tapi sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan abu-abu. Sesuatu yang haram bisa jadi tidak halal, enggak? Sesuatu jenis jelas dosa, tapi kapan dikemas? Apalagi dikasih lagu yang dari-dari itu kan itu jadi seorang olah apa gitu, halal ini. Padahal haram, jelas-jelas teksnya tidak boleh, tapi karena ditulis caption yang menyertika, Dikasih suara lantunan lagu-lagunya Akhirnya jadi bagus, jadi hal. Ya, ini namanya syubhat sesuatu yang meragukan. Ya. makanya penting bagi kita itu untuk terus menuntut ilmu ilmu agama. Supaya apa? Supaya dalam memandang sebuah masalah ini tidak terlihat sulit, terlihat mudah. Panjenengan tahu? Atau siapa di sini yang asalnya paling berat? Ada di sini masalah yang paling berat. Masalah yang berat. <tuh> siapa manusia yang paling berat masalahnya? Sampai yang paling berat ujian. Rasulullah. Rasul. Rasul sendiri. Rasul sendiri. Manusia paling berat. Nabi SAW pernah ditanya, sama Musa ah bin Sa'id pada waktu dalam suatu hari, bercerita, suatu ketikanya pernah ditanya, ya Rasulullah, Aynan selesai beribadahnya, wa Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. Al-Ambiyah Thummal al -amsal, Amsal Orang yang paling berat Ujian itu adalah para nabi Dan orang-orang sorian misalnya. Jadi jelas ya Kalau kita merasa Kehidupan kita berat Ketahui lah Para ambiyah, para nabi dan orang sorian Jauh lebih berat kehidupannya Tidak perlu kita ceritakan Semuanya banyak kisah-kisah para, para nabi Ambil satu sampel saja Bagaimana kisah Nabi Ibrahim A.S Beliau lahir Di keluarga yang musyrik, Bapaknya pemahat Matuk Ajar nah, Sehingga Betul-betul berjuang beliau mencari sebuah Kebenaran Nabi Ibrahim A.S Di tengah-tengah luar lain Kita akan berlain dengan keadaan Islamnya, Itu adalah kelipatan yang sangat luar biasa Kemudian beliau diberikan tanggung jawab oleh Allah menjadi seorang rasul, seorang nabi sebagai seorang rasul untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya yang mayoritasnya tidak beragama. Apakah kemudian dakwanya mulus-mulus saja? Tidak, beliau mendapatkan intimidasi, beliau bahkan mampu, Bahkan mau dibakar Gara karena apa melakukan hal yang oh, sangat menyakitkan hati sang raja. Ini. Siapa nama raja? Ini? Apa mau dibakar? Cara membakarnya panjenengan tahu? Itu jelas sudah kita beda yang manihaya yang itu saling mengkasihi orang taala. Bakarnya cara membakar Nabi Burhan itu api itu disiapkan besar, itu sebesar besar. Kemudian Nabi Burhan ditaruh di ketapel itu, ya, hendak di, diluncurkan tapi mau dibakar. Ditawarkan Nabi Burhan, ini kamu mau nggak? Mengikuti saya? saya tidak akan lepaskan Nabi Ibrahim masih tetap di atas pilihannya, masih tetap di atas ketika ke ke lalu datanglah malaikat menawarkan bantuan. Malaikat menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa hasbunallah wa ni'mal wakil ketika Allah itu apa? Kalau kita di posisi itu kira-kira gimana? Menjangkan mau dibakar, mumet ngoleh selang. Sekarang pilihan kecuali, esok butuh bayar SPP ni anak. Sekarang pilihan, tahu-tahu muncul iklan, anda butuh uang? Jika <tik> pakai butuh-butuh, pakai KTP. Cair sehari. Nah, itu dia apa-apa-apa. Ah, terus iman terus kau yang kapok pun sembuh basi. Ya. Esok perubatan. Nah, ini lagi, promi ni, mereka turun itu. Tolong nah. Lol, nolong ada dia tidak. Dan pada akhirnya apa? Dia lemparkan api, api yang besar. Kalau nah, Allah berfirman, ya nubuuni. Barakatu wassalamu ala al Wahai api jadilah kau dingin. Bar dingin dan keselamatan, kenyamanan buat ibrah. Jadi bukan hanya dingin tok, tapi nyaman dalam api itu. Karena sesuatu yang dingin itu mesti nyaman enggak? Ya. Tak Neraka itu jangan dikira, dikira terkait isinya api semua. Ada hukuman yang dingin, betul-betul dingin yang sangat menyakitkan. Tapi Allah jadi Allah perintahkan api untuk menjadi dingin dan nyaman buat Ibrahim Ternyata ujian Nabi Ibrahim tidak selesai sampai di situ. Beliau nikah dengan hajar lama tidak dikarunia. Kalau punya anak yang kewanteng pintar, disuruh menyempeli hati kira-kira kalau kita diuji sama Allah dengan syaratnya seperti itu, kira-kira yang berlaku. Terus perhatian, saya stres. Jangan-jangan suruh nyembelih, anaknya, kembali kambing begitu rakyat mikir. Pas pertemangan daftar ulang anak sekolah. Ya, tak mau mikir, waduh, kumpet ini. Itu bahagia korban kambing. kambing. Itu lebih berat malas rasul. Bagaimana nabi yang lain? Bagaimana nabi kita Muhammad saw? Tapi pertanyaannya, pernahkah kita menemukan sesuatu hal yang tertutup di antara mereka ada yang berprestasi, ada yang mampu, ada? Yang... Kenapa mental mereka lebih tangguh daripada kita? Kalau kita katakan sudah, yang paling berdiri di kompetitif. Ekonomi mereka itu baik-baik saja. Ekonomi mereka itu jauh di bawah kita. Umar itu pernah keluar malam karena lapar. Harapannya ketemu orang si Nawarimanan, ketemu Abu Bakar yang dermawan. Ternyata Abu Bakar ma tuh yaudah bisa. Nah <tuh>. sekaligus itu ketemu nabi, tirornya nabi kenyang. Ternyata nabi keluar juga lapar juga, seremakan sama-sama kalah lapar. Kehidupan mereka, ekonomi mereka tidak baik-baik saja. Meskipun ada nyata sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Osman bin Afrika. Ya. Tapi mayoritas para sahabat tadi itu ekonomi ya, ya kurang. Tapi tidak ada juga orang mereka yang sampai tanya pinjol macam. Tidak ada. Kan sistemnya itu sudah ada sebenarnya seperti apa namanya model uh, akad peminjaman riba itu kan sebenarnya sudah ada. Bisa-bisa nah, saja, tapi mereka tidak dapat hal seperti itu nggak ada depresi ada ditemukan sahabat Nabi gantung diri di Pondarab, nggak ada. Jualanya. Mental mereka lebih kuat daripada kita. Apa jawabannya? Karena mereka berilmu dan kita belum berilmu. Itu jawabannya. Yang membuat mental mereka kuat adalah mereka berilmu dan mereka betul-betul mengamalkan keilmuan mereka dalam kehidupan mereka. Betul betul mereka mengkaji hadis. Tahu kurang hadis dan tidak bersama-sama. Abu Rayyoh beliau orang yang miskin dan sering lapar. Tapi beliau lebih banyak meribatan hadis. Tiba-tiba sahabat-sahabat yang padam beliau tu tergerong. Ia ya, mutakhir sangatnya terakhir. Pasukan terakhir pasukan Malaysia. Tapi keseriusan beliau dalam menuntut ilmu agama sehingga beliau bisa merangkul sahabat-sahabat yang itu Abu dari Allah Taala. Sedangkan kita Untuk mendapatkan ilmu, gimana? Apakah sebagaimana abuhrur enggak? Kita untuk mendapatkan ilmu sekarang tu gampang-gampang. Ya modalnya bukan ini, modalnya ini ya, nih. Hei, cari wifi gratis lagi ni. Untuk download kitab bisa dapat satu kitab hadis. Tapi kenapa gak ada satupun hadis yang nyata? Padahal kenyang, dia lakukan itu keimanan mereka itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu ya. Makanya jangan sekali ya. Sesulit apapun masalah, Kalau tahu ilmunya akan terlihat mudah ini harus dilakukan. Coba saya bertanya sampai yang dulu dulu waktu sekolah kan pernah sekolah semuanya bagian dokter dokternya. So, Pelajaran yang paling sulit itu dulu apa kira-kira? Ya? Matematika. Nah, no, itu langsung bawa kasih matematika. Yang lain apa? Atau <tut> sama? Nah, kalau jangan tanyanya dokter-dokter Pasti senang kalau matematika <hari> <hari> Matematika Kayaknya sepakat dan cumhur ya sepakat matematika Tapi kalau saya jujur, saya paling suka itu Pelajaran matematika, pelajaran fisika kalau pas pulpennya enggak ada. <tik> Lepas awal -awal malus <tik> ya benar ada. Ya pas pulpennya juga. padahal lagi, <tik> Pak, tapi kalau pada belajar revisi enggak ada, saya pas register karena soal menentu kotak asamgol. matematika. Oke, okay. diumumkan oleh sang guru. Besok akan ada ujian matematika. Soalnya cuma satu susah nggak biasanya susah. lek oh, <tuk> benda satu salah mau kan? kalian kalian uji. ini biasanya susah buat. apa materi yang akan disuguhkan. lakukan ya, dalam besok pagi ketika ujian kita buka lembar. ternyata soal ujian yang disuguhkan kepada kita adalah yang kita pelajari semalaman sampai jam 3 pagi. Meskipun mulai belajar itu jam setengah tiga, menit. <mail> Tapi kan nggak lama. Pasnya kita pelajari, itu kira kira perasaan gimana? Pungah nggak? Seneng nggak? Oh, Padahal soalnya udah diselesaikan loh. belum, belum lalu dilihat kan? Tapi sudah seneng. Loh. Dan kadang-kadang terbaring kosong lah itu. Lihat kiri, terbelok kejunyi, gugur-gugur. Awam, soalnya nggak. Wala tagawan, wala cerdik. Padahal tak hisa je contek Karena dia hiso muskiman ni cara ni mikirkan dia contek. Dali, wala tagawan, wala tolong menolong dalam hal keburukan. Padahal misalkan dia tak bisa, dia pakai dali <Sukai> yang pertama lagi. Tagawan, wala lebih diluar takuan. Melihat tangannya, bahasa wanang aneh. Soal belum dikerjakan sudah senang. Kenapa? Karena tahu ilmu Kalau misalkan sudah tahu ilmunya Dapat ujian sempat, guys, merasa sedih, nggak merosot, gelisah. Tapi ujian semudah apapun, ya kalau misalkan uh, kita tidak tahu ilmunya akan lupa saja. Umat Pak bagus. Rumus luas daerah bagus. Berapa? Tahu enggak? Saya tak <Sanhal> pertanyaan nih. Itu soal SD SMP OSMA gitu. Di Lupa, mak kira <Sanhal> Lupa, lupa. lupa soal yang lupa. Padahal mudah, tapi lupa. Masalah, Pak. Kuat itulah ujian dalam kehidupan kita. Kenapa masalah kelihatan ruwet, kelihatan rumit? Karena kita tidak tahu ilmunya. Kadang-kadang kita sudah tahu ilmunya ngaji sudah, bertahun-tahun harus ngaji, tapi lupa. Kaji tata, kaji tata, kagak itu. Satu <tangan> dapat pasal jeda. Padahal sudah ngaji tu hadis tentang doa anak jenak. Nanti Tapi karena lupa di situ, akhirnya emosi terbimbing oleh caleg serempet kau, wes rame keluh. Pasus sampai ke kantor polisi baru ingatlah, iyalah apa ngano pada Rasulullah tentang doa anak jenak. Hadisnya munculnya kari. <laughs> Setelah mukul orang, Orangnya yang pengep lapor polisi. Nah dari masalah abang besar. Masalah lo baru ingatkan diri, ngomong, ingat, yang masih ya, coba dari sahabatnya Allah ya, Jadi sesuatu kalau kita tidak tahu ilmunya atau lupa Itu bukan, nah biasanya kalau lupa itu kenapa sebabnya itu? Jujur, jujur kenapa dia? Masya Masya, ya. ha? mas, selama siapa mas, ya. Keakei Najimin, Siti Amalimu Najinya aneh Kenapa oh, so menang, kenapa ngajinya? Jangan, kenapa ngajinya, kenapa ngajinya, kenapa ngajinya, kenapa ngajinya, kenapa si ngajinya Sijir pun enggak ada sijir apa, apa Saling bojohnya, senang, masa sampai ngajinya, ngajinya, ngajinya, <lacht> kenapa nah, ke-14 Bojohnya sampai ngomong-ngomong <h -h> Terus ngajinya nanti, di... ngaji berani lho Kelisat ya, yang masih sama Irama apa, bah... intonasi ngomongnya juga masih sama, kayak gak ngaji menyikapi masalah yang masih sama, terus apa yang jalan aja? Padahal ketika kita menuntut ilmu itu yang diharapkan apa? Ilmunya, ya ilmu yang bermanfaat dan itu yang selalu diminta sama Rasulullah SAW. Dan Rasul itu sangat khawatir dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya doanya apa? Allah tak ingin biasa, tak ingin hanya, wah, tuh bila mila-mila Allah minta ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya minta ditabalkan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan dilindungi oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Nah makanya ini yang perlu harus kita pahami bersama-sama ya nah, Supaya kita dalam memandang ilmu Memandang sebuah masalah itu tidak unik nah, Ini butuh ngaji dan ini butuh proses Tidak bisa ngaji satu kali Tidak bisa harus terus ya Uh, secara kontinu terus ngaji setiap lembaran al-qur'an buka dipelajari dijalami di situ kita temukan solusi dalam kehidupan kita makanya kan allah itu ya ulh al-istawil jadi naya kamu kabar dari apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu karena kita kaji di situ nggak hmm, sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu bagaimana orang yang berilmu menyikapi dalam sebuah permasalahan jago Yun Toh alam kenapa karena tahu ilmunya tenang orang yang tahu ilmu itu tenang sabar ada tadi kita sudah tahu habisnya orang paling berat di sini siapa? Baran habis terakhir itu siapa? Almarhum soalnya coba lihat ada jemaat datang ke Ustaz nangis nangis Ustaz setelah diompor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 tidak akan pernah bisa sabar kalau kita tidak tahu kemana ya sudah paham. Untuk menghadapi masalah supaya kita tahu itu apa yang kita butuh kesabaran. kesabaran. Tapi sesuatu tidak akan mampu untuk sabar. Kecuali kita ma'rifah ilmu ya Allah sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Itu sindiran namanya hida kepada hamba. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuqti bi huturih Gimana kamu bisa sabar kalau kau enggak ngaji tapi ilmu itu. Jadi artinya bahwa untuk sah kan butuhin makanya ada orang kan kan kita kan mau mengamalkan ayat Allah watawaso bilha watawaso ada teman kita datang musim sabar ya Masio tibi tibi banyak sobat sabar sobar sabar awakku nggak ngerti yo ya wajar karena nggak ngerti il berilmu itu butuh sah sahabat. Kita tuh untuk sabar Melebih kebutuhan kita terhadap makanan Karena selalu kita itu diuji Sama Allah suhanahu wa ta'ala Dan jangan-jangan Kita di selama ini tidak pernah sabar Kan apa makna sabar itu? Apa maka ada De Definisi sabar itu apa? Ya. Sabar itu adalah al sabar Menahan diri ya. Kalau selama ini kita diuji, Kita belum mampu menahan diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah, berarti kita belum bisa sabar. sabar. Nah, Coba kita bahas soal ini, kita sudah sabar belum itu? Jangan-jangan selama ini kita belum bisa belum bisa sabar. Padahal bahasan sabar itu sangat besar. Sangat besar. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar memandang masalah ini terlihat mudah adalah bersyukur dengan melihat seorang yang jauh di bawah kita. Teruskan itu terapi itu, ya, supaya kita melihat masalah kita itu kecil. Kita melihat orang yang masalahnya jauh lebih besar daripada kita. Ya, kita misalkan punya masalah dalam ekonomi, coba ada banyak orang-orang miskin. Yang perekonomian di bawah kita Oh itu kita bisa bersyukur ya, Kita masalah dengan anak Ternyata ada orang yang mungkin Masalahnya lebih rumit dan keluarganya Itu. Nah makanya Ada sebuah alat ya, Itu beliau Yang masih ada pada kita Kata beliau Ma usiktu Di usibati illa Wa aitu anna lillahi Alayya fila arba'ani amat an kalau tidaklah aku tertimpa musibah. Nah, ini caranya Umar nih. ketika mendapatkan musibah, "Tidaklah aku tertimpa musibah, melainkan aku melihat bahwa Allah memberikan kepadaku empat nikmat dari musibah itu." <tuh> Apa empat nikmat itu? Yang pertama, awwaluha annaha lam takun dini, bahwa yang pertama adalah musibah itu bukan pada agamaku karena tidaklah musibah yang paling besar dalam kehidupan ini musibah yang menimpa pada agama kita ketika musibah itu tertimpa pada agama kita keimanan kita perlahan-perlahan terkikis suara tidak lagi merahmat lagi tidak lagi menyenangkan itu berarti iman kita melihat terikis akibat maksiat-maksiat yang kerja kita kerjakan Oh itu mengarikan Perlahan, perlahan. Kalau kita tidak unjuk sadar, itu hati kita bisa ya, kata uh, Syekh Dr. Ahmad Farid itu hati yang layyin, hati yang mati. Kalau hati dalam mau disiram, udah gak kering. bisa. Kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mau dihajar ayat hadis, ayat Sumber sapi. Nah, itu musibah yang banyak Maka ketika kita mendengar musibah Alhamdulillah tuilah musibah ini tidak berlaba pada agama, agama saya supaya kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, wasabi. Allah lembatun allah mami muhakar, yaitu adalah musibah itu tidak lebih besar dari yang terjadi. Ya, musibah itu tidak lebih besar dari yang ter terjadi Artinya banyak di yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada kehidupan kita banyak pak. Nah kalau kita dapat musibah bapak ibu, jangan merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Banyak orang yang jauh di bawah kita. Ya, itu yang harus kita pahami. <tuh> Kemudian yang uh, ketiga, bersalis, bersalisat. Ani lam akhramil, lam akhramilillobiha. Yang ketiga adalah Aku masih diberi kemampuan Untuk minta terhadap musibah itu ya, Bagaimana itu cara yang ditulis Kan kita bisa dijelaskan tadi jawab ya Supaya kita gitu bagaimana kita Ingat bahwa musibah itu datang Tidak ujung-ujung karena dosa kita kerjakan. Musibah itu datang adalah Untuk menghubungkan dosa-dosa Alhamdulillah Itu supaya kita gitu Sama ujian-ujian Allah SWT Nah kemudian yang keempat atau Nabi Khattab Waradiyah Ani arjusawarya, yang kausabahah, yaitu adalah aku mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Jadi kalau kita tetap musibah dan kita sabar, maka musibah itu akan berubah pahala. Ya, nah ini saja. Nah, musibah itu terlihat mudah. Terus yang keempat, yang keempat. Kita harus yakin bahwa Kita memiliki roh yang maha besar Dalam segala sesuatunya Sedangkan masalah kita itu kecil Jadi janganlah lapan Kita merasa kehidupan kita ini sangat menderita Karena dengan masalah-masalah kita Kita punya roh Yang maha segalanya Apa sifat-sifat yang baik dan tidak melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta. Allah ar Allah ar Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Lebih kaya dari segala manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, somah perkasa. Allah ya. Al-Qawi wa al Allah pemilik segala. Artinya Bapak Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ni ya azan, azan dulu atau makay. Jadi, ketika kita mendapatkan masalah, kita ingat kita punya roh yang mahakasih, yang bisa kita jadikan tepat sadar. Jangan kita bersadar kepada Allah. Ulangi Jangan kita bersadar kepada selain Allah. Bersadar kepada makhluk. Oh, makhluk itu kan waktu di pangkisa itu doain manusia itu makhluk terlemah. Bagaimana mungkin sesuatu yang lemah bersandar kepada yang makrokuat? Sesuatu yang lemah bersandar kepada yang kuat siapa itu? Allah. Maka dikatakan bang Shofi kegalauan yang paling tinggi adalah ketika manusia bersandar kepada manusia. Ya. Itu kekecewaan yang paling tinggi. Manjat dengan gampang. Masalah si diri goncang nih. Relasi ini yang bosnya kecewa ya. Kalau makin mau Muncul hati aku yang masalah ya. Makanya ketika kita Maksudnya ke masalah Yang kita jadikan sandaran Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian jemaah Yang kelima Yang kelima Agar masalah hidupan kita ini e, terlihat mudah Adalah fokus kepada problem solving Pengacauan masalah ya, Terkadang Yang membuat masalah kita Masalah hidupan kita ini terlihat besar Karena seringkali kita itu terjebak oleh syator Bagaimana terjebak oleh syator? Ketika kita mendapatkan masalah, kita fokus dengan masalah. Adalah masalah itu. Katakan ya dari nala, dari Fulmaunafsa, ilahusalah. Di bawahnya Allah itu tak mungkin memahami hamba di luar dari kemampuan. Artinya bahwa masalah yang Allah berikan itu sebenarnya sepele, mampu kita melalui. Masalah satu titik, tapi. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah Tidak kita, kita terunggung dengan satu titik ini Masalah rumah tangga Dapat masalah rumah tangga satu titik Suami istri itu dua jam Dengan masalah satu titik ini Akhirnya masalah satu titik menjadi besar Dua jam itu ribut Ada hal yang kita lupakan apa? Problem solving Kita dapat masalah Oke okay, masalah Maka seharusnya apa yang kita lakukan Kita fokus dengan pemecahan masalahnya nih Ayo, bagaimana pemecahan masalahnya Karena kan Allah SWT mengatakan Inna ma'al Usriusro Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada Kemudahan Allah tidak gunakan kata Ba'idah setelah inah Lalu tidak gunakan setelah masalah ada kesulitan tapi kalau gunakan apa? Bersamaan, kalau gunakan kata ma'an Bersamaan dengan kesulitan Ada kemudahan nah, Lalu bagaimana agar supaya masalah kita itu mudah Ya maka seharusnya ketika kita mendapatkan masalah Adalah kita Adalah kita berfokus dengan problem solvingnya solusinya Evaluasi, apa nah, bukan di depan evaluasi itu Kapan kadang-kadang kita udah bermasalah kan evaluasinya tepat kan? Kamu tuh harus yakin Allah tepatnya. Akhirnya nah, kalau sudah seperti itu mencari pembenaran dan mencari siapa yang salah, maka seharusnya kita kenal kenal bermasalah. Oke, kita ada masalah, kita mencarikan solusi. Lalu bagaimana solusi yang tepat? Solusi yang tepat adalah adalah juru idah Allah, adalah kita bersandar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai yang telah makan Allah, Allah sebab. Okay, ini masalah datang dari Allah. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Maka Allah sebut sebutkan was-tainu di Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan suara Ya, bukan untuk yang tidak memasalah Yang diingat relasi lah Yang ingat ini lah Kemudian kita ribut Ada orang juga Nah kemarin kan baru ini Seorang mahasiswa Mati bunuh diri Karena depresi terjalan skripsi Oke skripsi masalah Dia pikir terus itu skripsi itu ya, Dia lupa kalau dia punya Allah Yang memberikan kemudahan dalam segala halnya. Kan anak, anak muda sekarang itu kan mentalnya Memangkan ya, Lepaskan Tentang-tentang sekarang itu terowongan secara yang terutama mental -metal Genzi. <tuh> mental KJ. Mental mental KJ. Tahun 98 sampai dengan 2010 mentalnya itu takut bukan karena bukan karena Allah ciptakan dia tidak takut Secara secara fitrahnya manusia itu diciptakan. Manusia itu kan diciptakan uh, dalam keadaan fitrah. Maksudnya manusia itu sebenarnya kadarnya itu sama. Gitu. Tetapi apa yang membuat dia mentalnya adalah lingkungan Dia lahir di dunia ini dengan kehidupan yang segala penuh dengan fasilitas Sarana ada Dan serta instan Itu yang membuat mental mereka jadi tidak dikatakan Bahkan dikasih ujian sedikit Apalagi tidak dikuatkan dengan ilmu agama Berbeda dengan para genzi-genzi -si -si yang hidupnya di pesantren yang kehidupan mereka itu di tempat di situ mental mereka dia mengkaji ilmu agama. Oh wow. lain. Kekal tadi sebutkan, apakah sama orang, -orang ini? Tidak ya, sama. Tapi kalau mereka kehidupan mereka mengikuti arus bagaimana kebanyakan orang-orang sekarang? Ya, rumah mental mereka. Kekasus perceraian itu sekarang tinggi. Di tahun 2024 aja, di Colatimo itu sampai di angka 3,000 percaya dan hidup Indonesia oleh rata-rata generasi anak-anak muda dan muda masing-masing muda ya gitu. Nah, makanya ketika kita ada masalah, hal yang kita lakukan adalah aljumu ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Satu, nah, haga apa? -apa? Kita akan berikan hati yang tenang Maka yang harus sebutkan Dengan berzikir itu hati tenang Korelasinya apa antara hati dengan masalah Dengan penyelesaian masalah Seseorang tidak akan mungkin dia mendapatkan Ide-ide yang cemerlang Mendapatkan solusi-solusi Ketika hatinya kacau Betul-betul? Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Cara ajaran dengan kita berzikir kepada Allah, dengan salat. Salat kan zikirnya ya. Saat itu zikir itu adalah ketika kita salat. Kita ngelihat Allah di situ banyak kita baca Al-Qur'an. Setelah itu kita membaca Al-Qur'an. Maka dengan kita salat membaca Al-Qur'an, hati itu akan tenang. Nah, ketika hati itu sudah tenang, di situlah mulai kita Berfikir, Makanya di antaranya diajarkan ya adalah Uh, bermusyawarah. Ini budaya musyawarah ini sudah mulai hilang. Padahal musyawarah itu adalah ciri khas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Allah subhanaka di dalam Quran surah ayat 38: Wa alhumsuroh be nahu. Dan urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kalau kita mendapatkan masalah dalam pengertangan, oke, okay, ini masalah. Nah, kemudian kita Serahkan segala masalah itu kepada Allah. Kita mohon kepada Allah solusi ke masalah Baru kita ajak pasangan kita yuk musyawarah. Gimana nih jalan keluarnya? Ngomong oh, dari hati ke ke hati. Coba kita operkan par par. Ini ya, harus kalian tidak bener nih. Gimana caranya kita selesaikan? Jangan kita selesaikan sendiri pak. Kamu tuh akan ya. Kita ini menjadi Allah itu sebagai makhluk sosial. Kita harus bermusyawarah, berinteraksi dengan yang lainnya. Mungkin kita tidak menampakkan butuhnya ini, hmm. ya. tapi Allah toh berikan ilham kepada saudara-saudara kita yang lainnya di situ. Jadi ciri khas para sahabat Nabi SAW. Hmm. Ya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Coba kita musyawarahkan. Hmm. Ya. Nah, e, ada juga perkataan daripada Imam Ibnu ya, hmm. Taimiyah dalam kitabnya Majumufatwa, hmm. itu beliau mengatakan ini. Man tawakkala 'ala Allahi kafahu. Siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupinya. Berdasarkan dari tadi Jadi kalau bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan. Kemudian waman istakharahu lab yakhil. Ya, barang kepada-Nya tidak akan kecewa. Karena sudah itu sudah diistikharahkan, sudah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uangan ista' syawal nasa langiankan kata Imam Ibn siapa yang bermusyawarah dengan manusia tidak dia tidak akan masalah. Makanya ini salah satu jalan untuk mencari nama yang problem solving. Jadi, ketika kita mendapatkan masalah, jangan kita berfokus pada masalah itu yang membuat kita stres, itu yang membuat kita depresi. Ya itu yang membuat kita kena mental illness tadi itu gangguan mental. Tapi ketika kita dapat masalah, apa yang kita harus lakukan? Aljulu, Inalallah, bersandar kepada Allah. Lalu kemudian kita coba pusyawarkan, kita carikan solusi. Evaluasi di belakangan setelah kita dapatkan solusi. Nah, kalau kita kan selama ini kan evaluasi di depan ribut nih. Akhirnya masalah satu titik jadi besar. Karena aku tadi lali, solusinya tidak dibahas, tidak disentuh. Nah, ini lima hal ya, yang dapat kita lakukan nah, ketika kita mendapatkan sebuah masalah agar masalah dalam kehidupan kita ini tidak terlihat rumit, tidak terlihat besar. Sehingga dengan seperti itu, mental kita akan tangguh, kita akan kuat dalam menghadapi setiap kehidupan dalam. Nah, Hidup-hidupan kita di, di dunia ini Karena selama kita hidup Kita pasti akan diberikan namanya Masalah dunia Baru barang dunia itu tempatnya masalah Tempatnya ujian nah, Itu makanya kita harus Tahu ini, lima step-step ini Yang harus kita pahami Dan kita amalkan dalam kehidupan kita Sehingga dengan seperti itu Kita tidak mudah depresi Kita tidak mudah stres Wallahu'alam Bisa Mungkin itu yang dapat kami sampaikan apa okay, ini kita nakam? Mau takam? Kita sama Oh boleh? Oke okay. sama makan-makan Right, sekarang okay. pepapak ini siap saya mohon atensi Karena masalah sesi berat jadi enggak terlaksana. Mungkin yang dapat kami sampaikan kurang lebih mohon maaf kita ada di ini dalam dalam majelis subhanaka wallahul hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.